Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin ya Mujibassailin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata wa midada Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhatul kembali Allah bahagiakan melalui majlis cahaya hati ini dan tentu lebih dibahagiakan lagi karena kita disenangkan dengan solat berjamaah di masjid dilanjutkan dengan tausiah, zikir, doa, silaturrahim bahkan sampai matahari terbit kesenangan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW adalah cara paling jitu di antaranya menyelamatkan diri dari godaan syaitan yang terkutuk kerana itu tema kita Langkah-langkah syaitan Kali ini tidak asing lagi Bersama Pakar Rukyah Indonesia Ustadz Ahmad Junaidi Alhamdulillah Dan kita mulai dulu dengan Taujih Rabbani Surah An-Nisa 119 Dan 120 Simak dengan iman Dan Kari kita Ustaz Muslim Farid Hafid Ya beliau bukan hanya hafal Quran Tapi gurunya para penghafal Al-Quran Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَلَا أُذِنَ لَهُمْ وَلَا أَمْنًا لَّهُمْ وَهُم مُّعْتَدُونَ فَلْيُبَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيُبَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Fa la yuirul khalqul Allah, wa bayi yatahdil syaitana wari al min duniilai, faqadu khasira khasiran mullina, yadum ma Sama ya'iduhumus syaitanu illa hura Dan pasti akan ku sesatkan mereka Dan aku akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka Dan akan ku suruh mereka memotong telinga binatang ternak Lalu mereka benar-benar memotongnya Dan akan ku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar mengubahnya barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata setan itu memberikan janji-janji kepada mereka membangkitkan angan-angan kosong pada mereka padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka maha benar Allah dengan segala firman-Nya hadirin pemirsa rahimakumullah Salah seorang imam pada zaman tabiin Al-imam Hasan Al-Basri pernah ditanya Wahai imam, apakah setan itu pernah beristirahat? Beliau menjawab Sekali-kali tidak Setan tidak pernah istirahat Untuk menyesatkan manusia Andaikan setan istirahat Kata beliau, kita bisa tenang Oleh sebab itu, karena musuh kita Tidak pernah istirahat untuk mengintai kita Dalam rangka untuk menyesatkan dari jalan Allah Maka kita juga tidak boleh berleha-leha Tenang-tenang, seenaknya saja Maka kita harus tahu bagaimana Setan itu berusaha untuk menyesatkan kita Menjauhkan dari agama Allah menjauhkan dari kebenaran. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 119 dan 120 dan di banyak ayat-ayat yang lainnya dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan setan pada orang-orang yang beriman. Tidak hanya manusia, orang-orang yang beriman yang mengaku dirinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan percaya kepada kitab Al-Quran Akan disesatkan oleh manusia Sebagaimana Iblis Setan pertama Panglimanya para setan Telah pernah bersumpah Qala fa bi'izzatika la'uhuyannahum ajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasi Allah berfirman dan menceritakan Sumpahnya setan iblis Sungguh akan aku sesatkan mereka Bahkan iblis bersumpah Demi kemuliaanmu ya Allah Aku akan sesatkan mereka Anak cucu Adam, semuanya Illa kecuali hamba-hambamu Yang Engkau ikhlaskan Yang Engkau karuniai keikhlasan Niat keikhlasan Tauhid hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadlil yang dilakukan oleh setan itu sangat beragam dan bertingkat-tingkat. Sebelum kita menjelaskan tentang penyesatan setan ini masih banyak di kalangan masyarakat khususnya kaum muslimin tentang siapa itu setan. perlu kita ingatkan bahawa setan itu Bukanlah seperti yang digambarkan di film-film atau dongeng-dongeng. Setan yang sejatinya adalah mereka manusia dan jin yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahuwataala, yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan malah melaksanakan larangan-larangannya. Itu sejatinya setan. Nikah nggak mau berjina. Innalillah setan. Sifat-sifat syaitaniya Dan itu Allah jelaskan Dalam surat Al-An'am ayat 112 Jadi syaitin insi wal-jin Setan-setan manusia Dan setan-setan dari kalangan jin Jadi Gambaran setan yang ada seperti di film Sinetron Atau dongeng-dongeng Itu hanya reka-rekaan saja Buatan manusia Atau dalam istilah tauhidnya takhayul, Khurafat jadi kita tidak boleh percaya tentang hal-hal itu Kita mempercayainya adanya jin, benar Ada setan, iya Tapi setan itu terdiri dari manusia Dan jin yang tidak taat kepada Allah subhanahu Nah ini harus dipahami ya bang ya. Karena pengertian kita, setan itu hanya golongan jin ya. Padahal jin juga ada yang muslim Betul. Wa anna minal muslimuna wow. wa minal qasitud Ya, kami ada yang muslim, kami ada yang kafir dalam surah jin. Jadi tidak semuanya. Ma, ini jin-jin muslim, terima kasih nih. Terima kasih ustaz, makasih ustaz. Karena mereka juga hadir. Kemudian setan juga bisa masuk manusia. Ya. Jadi jangan hanya bangsa, bangsa jin, sebagian mereka memang yang membangkang, manusia yang membangkang juga syaitan yang tidak suka dengan hukum Allah yang tidak suka dengan syariat Allah bahkan menghalangi orang berjuang dengan syariat Allah bahkan disebut tohud itu pembesarnya setan Allah Akbar. jadi pengertian setan ini memang harus kita perjelas biar tidak uh, yang dijadikan setan itu pocong dan ini saya jelaskan ini sejatinya sebagai umat Islam kita harus protes Karena hanya umat Islam saat wafat dikafani dan dibentuk seperti hantu pocong itu. Ini sebenarnya gosblu fikri perang pemikiran yang dilakukan oleh bukan orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam terbawa, wah di sana ada pocong. Padahal tidak pernah terbukti dan seakan-akan pesannya adalah jadi umat Islam itu menakutkan. Itu sudah anu mudah ya bang. Ya, mayat diloncati kucing hidup kucingnya, kucingnya hidup. <laughs> ya ini katanya, karena sumbernya hanya katanya, menurut cerita dongeng, ya, konon katanya. Hmm. Jadi tidak bersumberkan dari kitab Al-Qur'an dan sunah-sunah Rasulullah Sallam. Memang mungkin bisa terjadi adanya penjilmaan yang dilakukan oleh setan jin menjilmah dan jelmaan ini biasanya hanya muncul di hadapan orang-orang yang penakut jadi kalau orang yang berani insyaallah dengan dia selalu dikir kepada Allah setan sudah lari ibu-ibu ya, yang takut ke dapur itu manusia itu luar biasa kalau pocong-pocong itu penjilmaan masih kita jelas itu setan penjelmaan ya misalnya tadi setan manusia yang di parung pinggir jalan yang di lawang mana taman lawang ya. itu susah dibacakan ayat kursi diambil kursinya <laughs> ya. maka menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ya, taala ya. zikrullah jadi sekarang sudah jelas bahwa setan itu ada yang kelihatan ya manusia dan setan dari Jin nah, ini juga yang aladzhi waswisufisudurinas yang selalu memberikan was-was bisikan-bisikan mengajak kepada kesesatan. Terus bawahi bisikan selalu ada pada diri kita. Makanya membaca Quran pun kita mohon pelindungan kepada Allah. Faidah Quran tal Quran as billahi minash-shaitani dua ayat dalam Quran Allah perintahkan membaca Quran minta pelindungan Allah. Makanya jarang orang betah baca Quran jarang betah orang ngaji, jarang betah orang duduk di majelis ilmu jarang betah orang zikir tapi kalau urusan dunia betah ah, Allah Allah kuatai labillah jadi tadlil yaitu penyiasatan yang dilakukan setan itu bertingkat dari ingin mengeluarkan muslim dari agamanya alias murtad kemudian mengajak orang berbuat syirik menyekutkan Allah subhanahuwata'ala sampai-sampai mengurangi keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat hmm. jadi potensi pahala yang akan kita dapat itu sangat besar sangat banyak contohnya adalah sholat berjamaah Alhamdulillah kita semua berjamaah nah termasuk tahajud orang yang enggak tahajud itu jelas kata Nabi seandainya kau lihat pagi hari kau akan melihat bekas pipisnya setan di telinganya ya, bang ya? ya di pipis setan jin bayangkan orang kalau enggak tahajud seminggu sebulan baunya itu telinga Wah, iya Maka mari kita Giatkan untuk sholat berjamaah Karena sholat berjamaah itu benteng dari gangguan setan Sholat berjamaah Tadarus Al-Quran Adalah benteng dari gangguan setan Kemudian Yang kedua adalah Wala nahum. Akan dibangkitkan Panjang angan-angan Atau angan-angan kosong Jadi merasa masih kuat Masih muda Usianya masih panjang sehingga kematian itu masih jauh. Subhanallah, mestinya tua-tua itu disibukkan dengan ibadah. Iya. Jadi sungguh setan itu akan membuat kita, misalnya di awal waktu mestinya kita buru-buru untuk melakukan ibadah, tapi disibukkan dengan yang lainnya. Kan itu aneh ya bang? Iya. Setiap waktu sholat masuk itu langsung kita jadi sibuk. Iya. Tadinya nggak sibuk, tenang. Tapi masuk sholat sibuk. Ada aja. Oh. Kita sudah sholat pun kadang-kadang masih diganggu. Di antaranya ada yang ingin kentut, buang air. Nah, ini salah satu ciri kelelawan. Menguap berkali-kali dan jelas nah. di antara godaan setan menguap dengan berbunyi nah. dan itu membuat setan tertawa terpingkal-pingkal. Nah, itu saat setan tertawa. Makanya saat sholat ditahan ya bang. Ditahan. Kalau menguap eh, atau eh, ditutup? Tutup. Ya. Itu mencret setan <laughs> ya. Yeah. dan berikutnya setan berusaha untuk mengajak manusia mengubah ciptaan Allah mengubah agama Allah dinullah dengan jadi termasuk membuat kolom agama kosong lah. itu bagian seharusnya. dari setan nanti kalau meninggal gimana nah. isyadu biana muslimun seorang muslim itu harus jelas keislamannya yeah. perintah Allah I'm muslim dan mengubah ciptaan Allah adalah tingkah laku atau perilaku laki-laki seperti perempuan. Nah. Mohannas. panji, Waria. Oh. Dan ini diusaha besar. Laki-laki pakaian perempuan. Laki-laki pakaian perempuan. Atau bergaya-gaya. Bergaya-gaya perempuan. Tidak boleh. Iya. Ini sangat dilaknat oleh Allah. Oh, Allah. Laki pakai kalung. Laki pakai anting. Tadi... <laughs> orang yang berlaku omongannya perilakunya seperti wanita padahal dia laki-laki ah. tidak ada alasan karena hiburan ya. acting, tidak ada karena itu akan meracuni generasi kita meracuni anak-anak kita dan yang terakhir, setan itu mengajak untuk manusia itu membuat sesaji-sesaji atau korban-korban untuk berhala-berhala ya, macam-macam, kebo dijadiin kiai, ya aneh mau bangun, ditanami kepala kambing kambing kepala sapi dan lain sebagainya jadi, semuanya ini adalah janji-janji setan janji-janji palsu setan yang banyak manusia tertipu olehnya maka kita harus hati-hati dan waspada aneh. Allahu Akbar, sayang terbatas waktu karena itu ikuti Rukiah di majelis Azikra ini bersama Ustaz Ahmad Junaidi setiap Kamis Jumat Kamis, Kamis Jumat di Masjid az ini silakan yang ingin rukyah. Kemarin suami istri mau cerai, alhamdulillah ternyata gangguan setan. Allahu akbar wallahil a'zam. Sulit khusyuk, ciri-cirinya sering sakit kepala, migrain, sering mimpi buruk. Bapak-bapak, <tuh> <tuh> insyaallah silakan hubungi Masjid az atau hubungi Aki ah Awaludin. termasuk kawan yang mau berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindul Aji berkahi yang berinfak ya Allah. Terangi alam kuburnya, berkahi rezekinya, sehat afiat. 0856 90.010. 0856 90.010. Termasuk yang ingin ruqyah, silahkan hubungi. 0856 -9010. Banyak salah arifin. Terima kasih Ustaz Junedi atas pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muslim Pak Kafaratul Majlis Subhanallahumma wabihamdika Asyadu an la ilah ila anta Astaghfiruka wa astuh Wa bila itabikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh